pertanyaan apabila kita memilih calon istri menanyakan tentang kecantikannya terlebih dahulu setelah itu baru ditanyakan tentang agama bagaimana hukumnya ya boleh ya karena dengan cara seperti itu ketika dia menolak nanti berarti menolak karena agamanya tapi kalau dia tanya agamanya dulu sudah baru tanya gimana ya Uh, fisiknya ini itu wah Gak cocok berarti dia menolak Karena apa Agama sudah bagus Ditolak karena fisiknya Jadi secara teori praktek Ya pertanyaan dulu tentang Kondisi fisiknya Kalau sudah dia cocok baru tanya Agamanya Secara hukum saya sudah termasuk wajib menikah Ada akhwat yang siap dinikahi tapi orang tuanya Keberatan karena Saya tidak tahlilan ya, Orang tuanya masih awal Dan mensyaratkan Dan masyarakatnya masih memegang adat, mahu nasihatnya. Ya berdoa kepada Allah Subhanahu Wataala dan tetap berusaha. Si calot istri juga mestinya menjelaskan kepada orang tuanya. Semoga dengan usaha-usaha tersebut Allah mudahkan. Bolehkah istri bekerja Di bidang yang membantu masyarakat Seperti tenaga pendidik dan penyuluh masyarakat Di bidang pertanian Ya jangan kalau istri seperti itu Nanti bergaul dengan orang-orang ya Nah, akhirnya Ya Banyak hal yang negatif nanti Saat walimah Biasanya adat Jawa Pengantinnya dipajang Di muka umum Mohon nasihatnya Nah ini semuanya Perlu dibicarakan dengan baik Dan bagaimana Bagaimana uh, calon mertua ya, bisa menerima untuk pernikahan yang tidak melanggar agama. Nah, ya perlu teknis-teknis bagaimana supaya apa mereka memahami masalah ini. Ya, ini bicarakan dengan pihak-pihak uh, tertentu dan termasuk yang berperan penting adalah calon istrinya itu. Ya, yeah. Allah Allah. Bolehkah menceraikan istri disebabkan tidak bisa memberikan keturunan atau mandul dan sudah tua? Salah boleh boleh saja dalam arti bahwa karena ini tujuan pernikahan tidak terwujud yaitu memperbanyak keturunan. Ya. Tapi kalau dia seorang wanita sholihah, kenapa mesti dicerai Kenapa enggak ditatut saja sehingga dia bisa apa bermanfaat bagi banyak orang ya kan kalau dia dicerai sementara dia wanita salihah Kasian tapi kalau ditadud dia mendapat apa eh, nafkah dari suami terjaga kemudian suami juga bisa bermanfaat bagi keluarga yang kedua ini kan lebih bagus Kalau bukan wanita yang ya yeah. Tentu lebih boleh lagi Bagaimana kalau seseorang dari kita takut Terjatuh dalam perbuatan kecil Namun terkendala oleh ekonomi Terkendala ekonomi apa? Di Semarang ini Tentu duduk pinggir jalan jualan laku mesti Insyaallah. Kendala ekonomi kalau artinya khawatir ya, khawatir nggak dapat maisha, sementara dia orang yang mampu mencari maisha itu alasan yang kurang tepat ya. Tidak disyaratkan orang itu punya kerjaan dulu baru menikah. Tapi yang jelas. Ketika dia menikah Dia harus siap memberi nafkah Itu yang penting Dan bertanggung jawab di sini saya tidak Menganjurkan untuk Tidak bertanggung jawab ya Tapi saya cuma mengatakan Bukan syarat Orang itu punya kerjaan dulu baru menikah Bisa saja dia Tetap melakukan proses pernikahan Dan dengan itu Dia berusaha untuk bekerja Dan bertanggung jawab menafkahi istri Alhamdulillah banyak kerjaan yang halal Dan uh, InsyaAllah mudah ya, InsyaAllah mudah Asal kita mau bekerja ya, Tidak malas Dan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Apakah sah sholat seorang Sambil menggendong anak Dalam keadaan tersebut memakai Empresi dan telah basah dengan pipisnya uh, Allah alam ini perlu dipelajari Insya Allah kita lihat nanti di buku-buku uh, barangkali ada fatwa terkait dengan waslah ini Saya memiliki seorang anak yang sudah meninggal dunia pada usia sekitar tujuh bulan Anak tersebut belum diakikohi Ketika Allah memberikan kelabangan rezeki kepada saya apakah masih disyariatkan ya, Sebagian ulama membolehkan untuk mengakikohi anak yang sudah meninggal seperti itu ya, Sebagian ulama membolehkannya apa hukumnya daging sapi yang diberi minum alkohol dengan kadar tertentu agar dagingnya bagus? ya diberi minum alkohol ini ada-ada saja ya yang mabuk sapinya ini. dagingnya selama dagingnya itu dimakan tidak memabukkan. Ini kan akhirnya diminum dan sebagian unsurnya sudah masuk ke daging itu. Nah, kaidahnya dalam hadis ma'askara katsiruhu faqadiduhu haram. Sesuatu yang membuat mabuk ketika dalam jumlah banyak, maka dalam jumlah sedikit pun jadi haram. Makanya saya bertanya, kalau kita makan daging sapi itu banyak ya, sekilo, dua kilo misalnya, enggak ada masalah. Berarti halal, ya. Itu yang dosa yang apa? meminumkan alkohol padanya. Tapi dagingnya dia bukan daging yang memabukkan. Boleh, Allah taala. Artinya boleh di sini halal, ya. Kalau antum bisa memilih-milih yang lain Ya Hasan. Nah, biar tidak membuat uh, Semakin marahnya Praktek seperti ini Kalau kita memasukkan seperti itu Orangnya akhirnya uh, Merasa apa? Merasa Banyak yang suka akhirnya dia terus Berbuat seperti itu Tapi kalau kita gak mau Walaupun kita mengatakan itu halal Ya dan semua misalnya serempak Tidak mau ada yang beli Saya yakin dia akan berhenti ya kan? Apa hukumnya ternak lele Yang diberi makan bangkai uh, Kalau ternaknya seperti itu Boleh saja, tapi nanti kalau mau dimasak Dia harus Diberi makan yang baik Selama sekian hari Kira-kira berubah dagingnya dan bersih dari yang kotor-kotor tersebut. Karena kalau makanannya bangkai saja ini disebut jallalah. Disebut dalam hadis jallalah. Dan Nabi melarang untuk makan hewan jallalah, yaitu yang makan azis sampai diperbagus dulu. Ya, diperkirakan ini menjadi bagus dagingnya setelah makan berapa hari. Soalnya 3 hari ya sudah Pasti makan yang bagus 3 hari Lalu setelah itu dimakan Begitu caranya Saya masih berstatus mahasiswa Ada rencana Niat membuat usaha Namun Perlu beberapa uh, Seorang profesional Ahli dan beberapa hal tersebut beberapa belum kenal dakwah ya awam atau hisbi atau non muslim bagaimana adab dalam berhubungan ya kalau mesti memilih yang belum kenal dakwah cari yang awam ya untuk yang sudah terpengaruh oleh kelompok-kelompok hizbiyah -kelompok jangan dari yang awam Bagaimana non muslim diusahakan yang muslim Walaupun memperkerjakan non muslim Pada dasarnya boleh ya Pada dasarnya boleh Bahkan sebagian ulama Terkadang memilih dia Daripada orang yang ahli bid'ah Yang sudah parah ala Alakulihal diusahakan Dia paling tidaknya kalau bukan orang yang Kenal dakwah habis sunnah Belum Mengerti tentang sunnah ya cari yang awam yang bisa dibimbing Oh, uh, mohon, uh, mohon maaf ya. Dalam Islam dianjurkan menikah. Dalam memilih pasangan memerlukan wasilah Perantara Bagaimana kriteria perantara Jika menjadi seorang perantara Untuk memilih pasangan Ya dia orang yang Jujur dan eh, Amanah ya Orang yang baik Jujur amanah Artinya dia bukan orang yang Juga suka Banyak berbicara Sehingga bercerita kepada orang dia orang yang tahu rahasia tahu amanah, Jujur itu seperti itu yang dipilih untuk menjadi wasilah atau perantara. Karena yang terkait sifat-sifat eh, orang, ya harus dia rahsiakan. Jangan dia menjadi wasilah, akhirnya dia bercerita ke orang lain, ya akhirnya malah orang lain tertarik sama dia berantakan nanti. Ekat ya orang yang bersangkutan pun tidak rela mungkin diceritakan kepada orang lain yang tidak ada kepentingannya. Mengapa anak-anak Nabi Adam saling menikah antara laki-laki dan perempuan? Sementara umat Nabi Muhammad dilarang menikah. Ya ini dulu ya adanya itu ya. Dan itu syariat umat terdahulu. Masing-masing Nabi punya syariat yang Berbeda Dengan yang lain Syariat Nabi Muhammad ada perbedaan Dengan syariat Nabi Musa Syariat Nabi Musa ada perbedaan Dengan syariat Nabi yang lain Tapi secara eh, Akidah Keimanan sama Perbedaan adalah dalam Tata cara eh, Sebagian ibadah Demikian pula dalam sebagian syariat Allah berfirman di Kul Jinj ja Al Kum Syirat An Al Minhajah. Masing-masing di antara kalian kami jadikan uh, jalan dan syariat yang tersendiri. Bagaimana dengan majalah syariat dengan tema demokrasi merusak mural negeri? Apakah ini tidak termasuk mengkritik pemerintah secara terbuka? Ya. Yang dibicarakan adalah Perbuatan bukan perorangan ya, yang dilarang mengkritik pemerintah adalah membicarakan perorangan. Bulan ya, dari penguasa begini dan begitu ini dilarang. Tapi kalau kita membicarakan kemungkaran, ini bersifat umum, bersifat umum. Misalnya, eh, semoga tidak ya, ada proyek pemerintah di sini apa? Perjudian misalnya nah, Kita bicara tentang Haramnya perjudian Tidak boleh perjudian ya Dalamnya seperti ini Itu benar, boleh Tapi kalau kita menyebut nih, Apa program pemerintah Seperti ini Bapak-bapak yang mensponsori begini nah, itu tidak boleh Jadi Berbeda antara kita mengingkari suatu perbuatan Dengan kita Membicarakan tentang orang secara tunjuk hidung itu yang dilarang. Kita menjaga hubungan baik dengan pemerintah padahal mereka juga ahli bidah. Bagaimana penjelasannya? Ya. Karena mereka berstatus sebagai waliul amr pemerintah. Kalaupun ada kekurangan dari mereka Sudah disebutkan dalam hadis Bahwa Apa Kita tetap Diperintahkan untuk taat Dalam perkara yang baik ya, Jadi Karena status mereka sebagai pemerintah Allah Azza wa Jal Memerintahkan kita untuk Taat kepada mereka patuh kepada mereka Dalam urusan yang baik Jadi ini pengecualian dari keumuman sikap terhadap ahli bedah, ya kalaupun memang mereka semuanya ahli bedah dan ternyata tidak semuanya banyak dari mereka juga yang mungkin awam, ya banyak diantar mereka juga yang mengerti sebagiannya sudah mulai mengerti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah malam yang bisa kita kaji pada sore hari ini semoga bermanfaat.